AMC-nya Indonesia kita kembali bergoyang berikut ini untuk Anda cumi-cumi dan juga ada sinar baru juga ada simpatik untuk AMC-nya Indonesia saya pengen dengar suaranya Bojonegoro Jihan Audi Aceh La. uh okay. punya Coba setong tanya bojo na negara Oke terima kasih